Assalamualaikum Saudaron Berita Malam Medisi hari ini Kamis 2 Agustus 2018 dibacakan Ardian Syah. Walikota Loksma ada kepala dinas yang akan diberhentikan. Warga Aceh Singkil demo meminta dikembalikan lahan adat. 55 hektar sawah kekeringan di Kecamatan Sakti akibat saluran air tersumbat.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 Walikota Kota Loksmawe, Swaidi Yahya, memastikan akan ada kepala dinas yang diberhentikan dari jabatan sesuai hasil evaluasi kinerja yang telah dilakukan. Namun, Swaidi tidak mau menyebut beberapa kadis yang akan diberhentikan. Untuk diketahui, tim evaluasi kinerja pejabat Eslon 2 di Loksmawe telah terbentuk sekitar dua bulan lalu. Tim melaksanakan 4 tahap untuk proses evaluasi kinerja terhadap 16 kadis definitiv. Setelah melalui empat tahap ini, tim evaluasi kinerja menyerahkan hasil kepada wali kota, kadis mana saja yang tetap dipertahankan, dimutasi, dan yang diberhentikan dari jabatan. Suhaidi mengakui sampai saat ini 16 nama kadis yang diajukan tim evaluasi masih berada pada dirinya. Sejauh ini ia mengaku belum ada keputusan final. Namun dipastikan akan ada kadis yang dipertahankan di posisi semula, ada yang dimutasi, dan bahkan diberhentikan. Saat ditanya beberapa persen kadis yang diberhentikan dari 16 orang tersebut, Swaidi Yahya tidak menyebutkan. Namun ia mengatakan dalam waktu dekat akan ada kepastian. Darulun warga yang berasal dari 42 desa di Kabupaten Aceh Singkil melakukan unjuk rasa di kantor perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Nafasindo di Desa Samar 2 Kota Baharu, Kamis Siang. Aksi masa di bawah koordinator SM Perlahanan dan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh Singkil Masa datang menggunakan berbagai kendaraan dilengkapi pengeras suara Kemudian di pintu masuk gerbang menggelar orasi bergantian Sementara di depan masa petugas kepolisian tampak melakukan penjagaan ketat Dalam tuntutannya warga mendesak perusahaan mengembalikan lahan adat transmigrasi dan melakukan ukur ulang HGU PT Nafasindo Lahan dimaksud luasnya diklaim mencapai 800 hektar Pengunjuk rasa mengancam akan membawa masa yang lebih besar jika tuntutannya tidak ditanggapi. Dalun petani di Lima Gampung, Kemukiman Mali, Kecamatan Sakti, PD telah dua tahun tidak menyuplai air ke areal persawahan akibat gorong-gorong sekitar 20 meter yang melintasi jalan berenun tangsi tersumbat. Dampaknya seluas 55 hektar areal persawahan kekeringan dan tidak bisa ditanami padi. Imumukim Mali mengatakan persoalan gorong-gorong ini tersumbat sepanjang 20 meter telah lama dikeluhkan petani di empat gampung di kemukiman Mali yakni Mali Buyuy, Mali Masjid, Mali Uke, Mali Tangkung, dan Mali Cot. Tersumbatnya gorong-gorong yang terletak di bawah badan jalan nasional menyebabkan petani tidak bisa menanam padi. Akibatnya lahan 55 hektar yang bergantung kepada air yang dialiri melalui gorong-gorong itu mengalami kekeringan. Air yang disuplai lewat gorong-gorong tersebut bersumber dari reku. Bila petani memaksa menanam padi, maka hasilnya akan gagal panen. Menurutnya jika petani tetap menanam padi ketika musim penghujan, tetap kebutuhan air tidak mencukupi. Sehingga petani berebut air yang ujung-ujungnya bisa bentrok fisik sesama petani. Darlun penyidik Satreskrim, Polres Lok Sumame, memastikan keuntungan jika rekonstruksi pembunuhan terhadap M. Amin selaku petuhaput dusun Alu Mudik, Desa Tepin Resep, Sawang Aceh Utara, akan dilakukan di Mapol Res Loksmawe. Kasat Reskrim Polres Loksmawe AKP Budina Suha mengatakan, alasan rekonstruksi kasus pembunuhan M. Amin dilakukan di Mapolres dan bukan di tempat kejadian karena beberapa pertimbangan, termasuk terkait keamanan dari tersangka sendiri. AKP Budi mengatakan untuk merampungkan berkas perkara pihaknya telah selesai memeriksa 17 saksi baik dari keluarga korban, keluarga tersangka, warga yang mengetahui kejadian tersebut serta saksi dari personil polisi yang menangkap tersangka. Diberitakan sebelumnya tim Polres Lok Sumame mengungkap kasus pembunuhan M. Amin 73 tahun. Polisi mengamankan dua tersangka salah satunya adalah istri korban. Satu tersangka diduga pacar dari istri korban yaitu RI 40 tahun, pria asal Simpang Keramat, Aceh Utara. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Zudatlun, mantan kepala cabang BRI Agro Pekanbaru, Syahroni Hidayat, yang menjadi buron Kajari Pekanbaru, ditangkap aparat Kejati Sumatera Utara di Perumahan Johor Indah Permai 2 Medan Rabu malam kemarin. Penkum Kejati Sumut Samangar Siagian, mengatakan tersangka merupakan buronan kasus kredit fiktif Bank Agro Pekanbaru yang merugikan negara 5,3 miliar rupiah. Tersangka dinyatakan sebagai pihak paling bertanggung jawab dalam pemberian kredit kepada 18 debitur non-performing loan atau NPL pada tahun 2009. Penangkapan tersangka karena mendapatkan informasi dari Kejari Pekanbaru dan kejati Riau bahwa tersangka tidak pernah memenuhi panggilan penyidik sejak Desember 2007. Namun surat DPU tersangka baru diterbitkan tahun lalu. Dari informasi ini, pihak Kejati Sumatera Utara melakukan penelusuran informasi tentang keberadaan tersangka dan langsung melakukan penangkapan yang dipimpin langsung Asintel Kejati Sumatera Utara, Liu Simanjunta. Dalam kasus ini ada dua tersangka. Satu tersangka lainnya, Jauhariye Hasibuan, selaku mantan pegawai PTPN 5, telah meninggal dunia. Darlun sebanyak 30 pemulung di tempat pembuangan akhir Alulim, Kecamatan Belang Mangat, Loksmawai, mendapatkan pelatihan secara gratis bagaimana mengolah sampah menjadi bahan bernilai ekonomis. Kegiatan yang dimotori Dayah Al-Muklis Sin Loksumawi tersebut berlangsung dua hari, 1 hingga 2 Agustus 2018 di lokasi TPA setempat. Pimpinan pesantren Al-Muklis Muklis Azhar menyebut pelatihan ini merupakan kepedulian lanjutan pihaknya terhadap keluarga pemulung, karena sebelumnya telah dilaksanakan juga taman literasi untuk anak-anak pemulung. Sedangkan untuk pelatihan kali ini pihaknya menghadirkan Direktur Bank Sampah Mutiara atau BSM Medan Sumatera Utara, Dr. Andes Agus Effendi, sebagai pemateri. Pemateri memaparkan cara mengolah sampah yang bisa bernilai ekonomis. Ia mencontohkan dari bungkusan makanan ringan bisa diolah menjadi gelang dan barang lainnya, lalu dikemas sebaik mungkin sehingga bisa dijual. Muklis Azhar yang juga anggota DPR Loks mengatakan dengan adanya pelatihan diharapkan para pemulung lebih kreatif dan meningkatkan perekonomian keluarganya. Dari Newsroom Seram di Tanjung Permai, sekian berita malam edisi Kamis 2 Agustus 2018. Berita pagi Seram BFM bisa anda dengarkan kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat rita malamini juga bisa access di situs internet www.rambfm.com follow juga twitter @rambfm galun